Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ghafurur Rahim Qabirut Taubati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 ويا قابل التوبه توب علينا ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب اللهم يا ربنا اصلحنا اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور wajannibnal fawahisha ma dhahara minha wama bathan Allahumma ya rab anzuknal istiqamata wakhtim lana bilhusna innaka anta ala kulli shay'in qadir amma ba'du hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat alhamdulillah atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat Allah kita masih bisa istiqomah mengadakan pengajian di masjid yang kita cintai ini Semoga yang kita dapat adalah ilmu yang manfaat Tadi kita telah mendapatkan muqdimah tentang kemuliaan akhlak Agar kita terhindar dari kesombongan Terhindar dari sebab-sebab kemuliaan dan memang semestinya kita harus senantiasa mendengar hal-hal yang semacam itu sebab kita ini sering lupa biarpun kita sudah tahu kadang-kadang lupa betul fa'innadzikrotan fa'ul mu'minin pokoknya kita perlu mengingatkan sehingga yang perlu diingatkan ternyata bukan orang yang bodoh saja Seorang alim dan ustad pun selalu butuh kepada zikra. Peringatan. Siapapun kita ini sering lalai dan lalai dan lalai, maka sungguh senang dan sungguh bahagia jika seorang hamba dikirim oleh Allah orang-orang yang bisa mengingatkannya. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Bagaimana cara kita untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya kita akan memasuki bab ada tangga-tangga yang harus kita titi hingga kita sampai kepada satu puncak dan disitulah gelar ahli ibadah kita dapat kita akan meniti tangga-tangga ada akobah yang akobah itu aslinya adalah jalan terjal di pegunungan Maksudnya ada jalan-jalan rumit yang harus kita lalui satu demi satu demi satu hingga nanti pada puncaknya sana kita akan menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun kita akan menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Al Aqobatul Ula tangga pertama yang harus kita lalui kita lewati adalah Wahyaku batul ilmi adalah tangga ilmu. Kalau kita ingin menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya, yang pertama yang harus kita ambil adalah ilmu. Kita harus berbekal dengan ilmu. Al Imam Al Ghazali rahimah taala beliau menyebutkan, "Fa aku lumaka aku katakan, wabil taufik dan hanya kepada Allah lah, dengan Allah lah kita mendapatkan taufik. Hanya Allah lah yang memberikan taufik maksudnya. Ini Adab dan Tatakrama Al-Imam Ghazali di saat mau menulis buku ini ternyata selalu memohon kepada Allah taufik dan hidayah, tidak menyombongkan kecerdasannya. Faqulu aku berkata kata Imam Ghazali, wallahi taufik. Semoga aku mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi dengan Allah lah bittauf, taufik taufik akan didapat. Beliau mengatakan ya talibal khalas wahai orang yang ingin lolos dan selamat wahai orang-orang yang pengin selamat kata Imam Ghazali wal ibadati dan ingin melakukan ibadah alaika awalan hendaknya engkau ambil yang pertama Awas jangan ditinggal ini. Yang pertama kalau kamu pengin selamat dan kamu pengin menjadi ahli ibadah, maka wa'alaika awalan ambillah yang pertama adalah Waffaqallahu Waffaqakallahu bil ilmi. Alaika awalan, yang pertama tama adalah Waffaqakallahu semoga Allah memberikan taufik kepadamu bil ilmi dengan diberi ilmu. Yang mula-mula dan utama adalah bagaimana engkau mendapatkan ilmu. Bagaimana engkau dipilih oleh Allah, diberi oleh Allah taufiq untuk mendapatkan ilmu. Fa'innahu al-qutbu. Sebab yang namanya ilmu ini adalah poros. pokok terpenting. wa al-madaru. Dan dari situlah nanti semua aktivitas ibadah itu berputar. Ibadah kaya apapun besarnya harus berputar di sekitar ilmu. Dan tidak sah ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmu. Maka ilmu itu penting. Fa'inna walqutbu. Kutub itu poros. Di situlah semua amal berputar. Wa'alam dan ketahui lah anna ilma sesungguhnya ilmu wal wal'ibadata dan ibadah. Ada ilmu, ada ibadah. Jauhara dua permata, dua barang mahal, li ajlima, karena keduanya itulah, kana kullu ma taro, wa tasma'u min tasnifil musonnifin, maka untuk ilmu dan ibadah itulah, kana ada kullu ma taro, apa yang kau saksikan kau lihat, wa tasma' dan kau dengar min tasniful musannifin dari karangan para ulama-ulama. Yang kau dengar di pengajian, yang kau baca dari buku-buku maksudnya kata Imam Ghazali. Berbicara tentang kebaikan tentang semuanya itu tidak lepas dari dunia ilmu dan dunia ibadah. Wa ta'limil muta'allim dan kalau kita melihat pendidikannya para guru-guru itu adalah di seputar ilmu dan ibadah dan para penceramah yang memberikan ceramah juga tidak lepas dari dunia ilmu dan ibadah dan semua orang yang membahas membuat sebuah pembahasan dalam ilmu agama ini tidak lepas dari yang namanya ilmu dan ibadah Bal bahkan lebih dari itu ketahuilah wahai Para penuntut rida Allah, pencari rida Allah ketahuilah lah. Li ajri demi ilmu dan ibadah itulah. Unzilat diturunkan al-kutubu kitab-kitab suci. Wa urzilatir rusulu dan diutus para utusan. Para utusan diutus dan kitab suci diturunkan oleh Allah. Ternyata hanya untuk itu. Memberi ilmu agar orang bisa mengamalkannya dengan beribadah bali ajrihim bahkan untuk ilmu dan ibadah itulah khaliqis samawati diciptakannya langit wal ardu dan bumi wa ma dan apa yang ada di dalamnya minal khalqi dari ciptaan Allah semuanya ini ternyata untuk itu ilmu dan ibadah wa taammal dan renungilah ayataini fi kitabillahi azza wa jalla Renungilah dua ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kitab Allah Azza Maha Mulya Wa Jalla Dan Maha Agung Allah. Perhatikan, renungkan dua ayat di dalam Al-Qur'an. Ehdahumah yang pertama adalah. Qauluhu Jalla firman Allah Ta'ala. Jalla Yang Maha Agung Zikruhu penyebutannya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Yang Maha Agung berfirman. Allahul Ladin Khalakas Samaat Allahul Allahul Ladin Khalakas Sab' Asamaat Allah yang menciptakan tujuh langit Wamil Ardi Mitlah dan juga bumi sama tujuh Yatanazalul Amruba Ina dan hal yang turun di langit dan bumi maksudnya semua apa yang telah Allah ciptakan, Allah tentukan, Allah lakukan apa yang ada di bumi ini dengan bermacam-macam yang ada semuanya kejadiannya yang ada di langit dan bumi itu tujuannya apa? Ni lit'lamu agar engkau punya ilmu tahu bahwa Allah atas kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu qadirun maha kuasa wa anna allaha dan sesungguhnya Allah itu qat ahato telah mengeliputi bi kulli syai'in ilma dengan ilmunya terhadap segala sesuatu diciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan bermacam-macam yang terjadi di dalamnya tujuannya itu adalah memberi pendidikan agar kamu tahu kalau itu di bawah kuasa Allah ilmu yang dibersebut Wakafah bihadil ayat cukuplah bihadil ayati dengan ayat ini dalilan sebagai dalil ala syarofil ilmi atas keutamaan ilmu la siyama lebih lebih adalah ilmu tauhid ilmu tauhid ilmu tauhid itu tadi ilmu mengenalkan Allah. Agar kita merenung tentang penciptakan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Agar kita renungi bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahuwataala. Walaya al Taniah dan ayat yang kedua adalah Qauluh Jalal min Qa'il Firman Allah Subhanahuwataala. Wama Qalak tu al Jannah wal Insaillalliyakbudun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menjadi ahli ibadah. Jadi ini kita diciptakan oleh Allah tujuannya adalah kita menunjukkan pengabdian kita kepada Allah menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah dan lazimnya seorang hamba adalah kalau diperintah ia akan nurut kalau dilarang dia akan nurut kalau ada seorang hamba yang tidak mau nurut maka sesungguhnya dia tidak menjadi hamba yang sesungguhnya itulah kesombongan di dalam hati seseorang sehingga untuk patuh kepada Allah susah kesombongan yang masih di dalam bentuk ada yang kesombongan masih di dalam hati kesombongan masih di dalam hati ada kesombongan yang sudah diterjemahkan oleh anggota tubuhnya kesombongan di dalam hati itu nanti dalam bentuk pengingkaran tidak mau menerima kebenaran tidak mau menerima kebaikan kemudian kalau sudah diterjemahkan oleh anggota badan dia akan melakukan satu tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang sombong tadi nah Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, menunjukkan bahwa dirinya hamba. Jangan sampai terlepas dari kesadaran dan keinsafan kalau dirinya hamba. Dan gelar hamba itu adalah gelar yang paling dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat Nabi Muhammad diangkat tinggi-tinggi. Ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Yang tidak pernah ada yang menginjaknya. Waktu Nabi Muhammad Isra' Mi'rad. Nabi Muhammad ditempatkan tempat yang sangat mulia. Dan peristiwa Isra' Mi'rad adalah peristiwa yang sangat mulia. Ternyata di saat itu Nabi Muhammad dikelari dengan. Subhanallahzi Asra'bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Ini adalah hikmahnya sangat besar. Artinya... Nabi Muhammad memang hamba, tapi hamba yang diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Artinya juga Nabi Muhammad yang sudah diangkat tinggi-tinggi oleh Allah, beliau adalah seorang hamba. Jadi untuk menjadi hamba ini ternyata kemuliaan. Jadi kalau kita ingin diterima oleh Allah, diridai oleh Allah, kita harus merasakan yang sesungguhnya kalau kita itu hamba Allah. Omah kalak tuljin nawal insailal liak budun wakafah dan sungguh cukup wakafah dan cukup bihatil ayati dengan ayat ini dalilan sebagai dalil ala surfil ibadati untuk ma surfil ibadati kalau surfil itu adalah mengarahkan semua waktu kita adalah untuk ibadah kehidupan kita untuk ibadah ada yang dikira-kira kan sarfi alibadati aja kita gunakan semua waktu kita untuk ibadah bahkan kita harus bisa wak -wak maknai tugas kerja kita punya makna ibadah di saat menjaga toko makna ibadah di saat kita kerja di kantor makna ibadah di saat kita melakukan apapun ada makna ibadah dan itu yang ingin ditanamkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan jangan dimaknai ibadah hanya sujud di masjid saja bukan. Ternyata yang disebut ibadah adalah apapun aktivitas yang kau lakukan atas dasar kamu adalah hamba Allah. Nah ini akan dibangun oleh Imam Ghazali dengan ilmu. Makanya sungguh kalau orang tidak sadar dirinya hamba, dia sambang kayak Tuhan. Tapi kalau tahu dirinya adalah hamba Allah, dengan hatinya ia sadar tahu kalau dirinya adalah hamba Allah, maka ketailah orang itu adalah orang yang benar dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ikbali Maka dengan ayat tersebut orang bisa luzumil ikbali terus menerus menuju alaiha untuk ibadah. Jadi berusaha bagaimana untuk ibadah karena ia sadar bahwasanya ia tidak diciptakan oleh Allah, tidak dihadirkan oleh Allah kecuali untuk menjadi hamba yang sesungguhnya. Sadar akan ini maka orang itu akan selalu berusaha dan berusaha bagaimana ia itu bisa melakukan ibadah. Fa'adzim bi amraini dan alangkah agungnya dua hal ta'jub ini pekagum azim bi amraini alangkah agungnya ilmu dan amal humal maksudu. yang keduanya yakni ilmu dan amal itu yang dimaksud min halqid daraini daripada diciptakan dunia dan di akhirat daraini itu dunia akhirat jadi ilmu dan ibadah ini adalah ilmu diciptakan dunia dan akhirat ini adalah dengan ilmu itulah karena ilmu dan ibadah maka terciptalah dunia dan di akhirat ini. Sehingga kalau ingin menemukan kebahagiaan di dunia kuncinya adalah ilmu dan ibadah. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan ilmu dan ibadah. Lil 'abdi fa maka menjadi hal yang harus lil 'abdi bagi seorang hamba allaa yastaghilla untuk tidak menyibukkan dia Illa bihima, kecuali untuk ilmu dan ibadah. Wala dan jangan sampai ia merepotkan, Menyusahkan dirinya, Illa lahuma, kecuali demi ilmu dan ibadah. Wala yandur, dan jangan melihat apapun, Pekerjaan, jabatan, apapun, Illa fihima, kecuali makna ibadah tadi. Dan ilmu. Illa fihima, kecuali mengandung makna ilmu dan ibadah, wa'lam dan ketawilah, kata Imam Ghazali, anna ma siwa huma, sesungguhnya selain daripada ilmu dan ibadah, minal umuri, dari segala sesuatu yang kita saksikan, kita rasakan, kita lihat, adalah batilun batil, la khaira fihi, tidak ada baiknya, wa dan suatu kesia-siaan, lahwun dan suatu kesiasiaan, la hasilalahu yang tidak ada hasilnya, jadi kalau selain ilmu dan ibadah, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Faiza'alim tadalika jika engkau sudah tahu yang demikian itu, fa'lam maka ketawilah. Annalla ilma, sesungguhnya ilmu itu asraful jauharaini. Paling mulianya dua hal tersebut. Ada ibadah, ada ilmu. Tapi paling mulia dari keduanya adalah ilmu. Wa Wa'afdaluhma dan paling utama adalah ilmu dari ibadah. Antara ibadah dengan ilmu yang paling utama adalah ilmu, kemudian nyusul ibadah. Walidalekakwalan Nabi saw. Dari itulah maka Nabi Muhammad pernah bersabda, Inna fa'dlal alimi. Sesungguhnya keutamaan seorang alim ala'abi di kepada seorang ahli ibadah biasa yang bukan orang alim. Itu ka seperti perbedaan antara keutamaanku ala adhna rajulin min ummati dengan paling rendahnya orang laki-laki dari umatku. Jadi kalau ada orang paling rendah dari umat Nabi Muhammad pangkatnya. Paling rendah maka itu adalah ahli ibadah. Kemudian ahli ilmu itu adalah seperti Nabi Muhammad. Maksudnya kalau ada pangkat Nabi Muhammad setinggi ini. Kemudian pangkat hamba terendah adalah sangat rendah. Jadi perbedaan antara orang alim yang beribadah dan orang ibadah saja yang dia bukan orang alim, maka inilah seperti perbedaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam dengan paling rendah dari umat beliau. Timbangannya adalah begini. Orang punya ilmu dan punya amal. Ada orang amal memang dia punya ilmu. Ilmunya pas-pasan hanya untuk itu saja. Itu sangat beda dibanding orang yang punya ilmu dan punya amal. Artinya, yang beramal bukan berarti tidak punya ilmu. Atau yang punya ilmu berarti tidak punya amal. Tidak. Jika bandingannya sama. Ini orang punya ilmu. Orang punya ilmu bisa sholat 20 rokat. Orang yang tidak punya ilmu, sholat 20 rokaat. Bukan berarti orang tidak ilmu itu tidak pernah mengerti ilmu sholat. Mengerti dia ilmu sholat. Dia mengerti ilmu sholat saja. Sehingga dia sholat 20 rokaat. Orang alim sholat sama-sama 20 rokaat. Sangat jauh ini beda. Orang alim karena mengerti ilmunya, biarpun sholatnya 2 rokaat, niatnya banyak. Berapa kali itu pahalanya? Shoat sholat berikutnya niatnya banyak. Berapa kali pahalanya? Karena orang alimnya yang ngerti ilmunya, sementara yang tidak alim nggak ngerti ilmunya, maka disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis juga yang lain diriwatkan oleh Imam Tirmidzi. Fadlul alimi alal abi dikafatli ala adnakum perbedaan antara orang alim dengan orang yang tidak orang ahli ibadah seperti perbedaanku antara aku dengan hamba atau umatku yang paling rendah di sini. Maka maka disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Abtirmidi juga meriwayatkan bahasanya seorang ahli fikih, seorang alim itu fakihun wahidun ashadu ala syaitan min alfi'ah abidin. Jadi orang punya ilmu satu itu bagi syaitan lebih berat daripada seribu orang ahli ibadah. Kalau orang ahli ibadah seribu, bagi syaitan magem gampang itu diganggu. Tapi kalau orang beribadah dengan ilmunya, ngerti ilmu bagaimana memerangi hasud, bagaimana memerangi dengki, bagaimana memerangi riya, bagaimana memerangi dia ngerti ilmunya itu, maka itulah yang menjadikan setan itu ketakutan. Maka dikatakan oleh setan lebih besar, lebih berat daripada seribu orang ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad juga pernah bersabda nadratun satu pandangan ...pandangan kekaguman, pandangan hormat. Ilalah alimi kepada seorang alim ini pandangan mahabbah. Dan ini telah dimiliki oleh beberapa orang di kampung. Orang yang masih polos lihat. Kalau sudah namanya kiai itu masyaallah luar biasa. Sehingga ada kiai palsu pun juga percaya. Karena begitu khusnudannya tulusnya orang-orang kampung. Ini adalah nadratun satu pandangan. Ilalah alimi kepada seorang alim... Ahabbu ilaiyah maka lebih bagus dariku min ibadat disanatin seperti ibadah satu tahun siamihah wakiamihah baik itu dilakukan dengan berkiam bangun malam atau siang hari dengan berpuasa siang hari berpuasa malam hari beribadah Sebanyak satu tahun itu tidak apa-apanya dibanding jika kita melihat seorang alim dengan penuh kekaguman nadroh karena hikmahnya banyak. Jika orang melakukan shalat dan puasa tanpa dibarengi kekaguman dengan ahli ilmu, maka ketahilah ibadahnya ini cepat pudar. Enggak ada maknanya. Tapi kalau ada orang, di dalam hatinya ada kekaguman kepada orang alim, ada penghormatan kepada orang alim, Nabi ini pandang, memperhatikan, menganggap orang alim, maka ketahilah, karena dia ada kekaguman di dalam hatinya, Maka dari kekaguman ini bisa merubah dia. Bukan saja sholat 100 tahun. 100 tahun, Bisa sholat bertahun-tahun. Bukan saja sholat yang bakal dilakukan. Dia juga bisa bersedekah. Bukan saja sedekah dilakukan. nolong orang lain terus. Karena dia dekat dengan ulama. Karena ada kekaguman. Jadi modalnya adalah kekaguman. Kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kekaguman dengan para ulama. Ulama Allah. Sehingga dari situ akan muncul kepercayaan kita. Setelah kita dinasehati. Kita dengar. Kita diingatkan. Kita mau mengikuti tapi kalau hati kita tidak sambung dengan ulama ketahuilah solat kita itu hambar diingatkan ulama kita sombong enggak mau saya bisa membaca nah itu adalah musibah jadi sungguh nadratun ilal alimi melihat kepada seorang alim dengan makna kecintaan makna kagum makna hormat itu adalah lebih dicintai oleh Rasulullah daripada beribadah satu tahun ada puasa dan ada bangun malamnya Waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad juga pernah bersabda. Ala adullukum ala ashrafi ahlil jannati. Kalu bala ya Rasulullah. Kala hum ulama'u ummatik. Nabi Muhammad juga pernah bersabda. Ala adullukum. Eh. Ala adullukum lit tahrid. Maksudnya untuk ngiming-ngiming. Maukah kamu? Aku beritahu ala ashrafi ahlil jannati. Paling mulianya orang di surga. Para sahabat Nabi dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Hei para sahabatku. Apakah kamu ingin tahu. Orang yang paling mulia di surga. Kalau para orang-orang itu. Para sahabat Nabi menjawab. Bala ya Rasulullah. Ya Allah benar ya Rasulullah. Aku ingin. Pengin tahu. Kalau Nabi Muhammad menjawab. Hum ulama'u ummati. Mereka adalah ulama' ulama' dari ummatku. Jadi ulama Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang paling bagusnya kelak di surga. Karena pangkatnya tinggi. Ibadahnya luar biasa bermakna. Kalau orang ibadah, sholat dua rakaat, pahalanya. Kalau orang awam, orang yang tidak punya ilmu melakukan sholat dua rakaat, pahalanya kan cuma dua rakaat. Tapi kalau orang punya ngerti ilmu, Masya Allah. Aku melakukan sholat ini untuk mengekang emosiku satu. Mengekang hawa nafsaku, nafsuku dua. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah tiga. Kemudian untuk ini. Kemudian belum lagi niatnya didobel dobel. Mumpung tahiyat al masjid sekalian hajat. Sekalian macam-macam. Sholatnya cuma dua rakaat, Tapi ternyata niatnya banyak. Dilintaskan banyak. Seperti menikah. Imam Ali bin Abi Bakar as-Sakran menulis. Tentang niat nikah. Coba kalau kita nikah, kalau niat nikah apa? Ya biar punya anak yang soleh. Satu saja. Mungkin seperti itu. Tapi tidak. Ditulis niatnya nikah itu sampai 150. Agar aku bisa memberikan nafkah kepada istriku. Dapat pahala banyak. Agar mataku bisa melihat yang halal adalah hakiku. Tentrem. Agar aku bisa ibadah. Agar-agar banyak sampai 150. lah Ini orang alim. Jadi di saat melakukan satu amal ibadah ternyata dilintaskan makna yang banyak dan itu akan diberi oleh Allah pahala Ulama ummati Tapi itu semua adalah Ulama-ulama yang diridahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan juga Sayyidina Umar bin Khattab Pernah mengatakan bahawa Man masya'ilah halakati alimin Kanalahu bikulli khatfatin Mi'at wa hasanatin Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata Barang siapa yang melangkah ke majlisnya Orang alim untuk menuntut ilmu kana lahu maka bagi Orang tersebut dikulli khatfatin Setiap langkahnya Itu dihitung sebagai Seratus kebaikan, fa'idha jelas sa' indahu kemudian duduk itu datang tak lewat datang dapat 100 kebaikan setiap satu langkahnya kalau duduk bagaimana wastama'a la mendengar ma apa yang diomongkan oleh sang alim tersebut kalau duduk mendengar yang dikatakan oleh alim maka ketahuilah kana lahu bi kalimatin hasanah setiap kalimat yang diucapkan oleh orang alim tersebut dia mendapatkan satu kebaikan ini luar biasa Imam Nawawi menebut kisah ini dalam kitab, Adhkar, kitab uh, al kitab al-riyadus-solihin. Masih banyak keutamaan keutamaan ini. Bahkan disebutkan juga dalam sebuah hadis: Man khorajali tolabi ilmin barangsiapa keluar menuntut ilmu karena kalimujahidi, sesungguhnya orang itu seperti orang yang berada jihad di jalan Allah. Fa in mata kalau dia mati mata syahida tidak akan rugi orang mati di saat menuntut ilmu wa inada kalau dia masih bisa kembali selamat ada dia pulang ke rumah bi'ajrin dengan pahala wa ghanimatin dan kemenangan kayak rampasan perang maksudnya mendapatkan suatu hal yang luar biasa ini tentang keutamaan-keutamaan orang yang datang ke majelisnya orang ilmu orang yang alim menuntut ilmu ini banyak banyak riwayat-riwayat yang berkenaan dengan ini akan tetapi itu catatannya adalah memang ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala sebab ada ulama-ulama yang tidak benar maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu alim yang benar termasuk yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah ulama su. Pakai label kiai dan ustaz akan tetapi ternyata mereka adalah paling jahatnya manusia. Nabi Muhammad juga pernah menyebutkan Asyadun nasi'adaban yaumal qiyamati Alimun lam bi ilmih Orang yang paling dahsat seksanya di akhirat nanti Adalah orang yang alim yang ilmunya tidak manfaat Dan disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW Syirarul nasi syirarul ulama Paling jahat-jahatnya manusia itu Adalah kalau ada ulama jahat jadi ternyata ada ulama jahat, disebutkan oleh Imam Ghazali, rohimahulillah Taala, itu adalah orang yang mencari ilmu lekoratin tunyahwin untuk urusan dunia atau kamalin seperti harta, riasatin cari pangkat dan kursi, atau mansopin atau cari kedudukan dan masih soalnya ngasuhrotin atau mencari kemasyuran, biar disebut kiai paling gede, biar paling yang masyhur, kiai paling, paling jamaah banyak jamaahnya, kiai yang keluar dihaf yang oh pokoknya hebat. Oh nasi, atau ingin menarik perhatian orang biar di bidang, wah orang cium tangan begini wah Masya Allah ini adalah manusia-manusia yang bergelar alim ternyata dia paling jahatnya manusia kalau ada penjahat, penjahat, penjahat, penjahat, jahat tetapi kalau sudah orang alim tidak benar itu adalah lebih jahat daripada penjahat semoga Allah menjaga kita semuanya anak-anak kita, kalau diberi ilmu, semoga ilmu yang manfaat Jangan sampai menjadikan mereka justru masuk neraka jahanam Neraka yang sungguh pedih dan sangat mengerikan. Inilah. Yang bisa kami sampaikan dari pembacaan kitab. Sebentar, dikit lagi ditambah lagi. Fabana laka setelah jelas. Fabanalaka menjadi jelas lah baka bagimu. Annal ilma bawasanya ilmu itu ashrafu jauharon paling mulia. Paling mulianya sesuatu yang mulia. Minal ibadati daripada ibadah. Ilmu lebih mulia daripada ibadah. Walakin Walakinlah Buddha akan tapi harus. Minal ibadati dari ibadah itu ma'al ilmi dengan ilmu. Wa illa kalau tidak kana ilmu hu haba'an manthuro. Kalau ternyata ibadah enggak pakai ilmu. Wa illa kalau enggak kana. Maka menjadilah ilmunya itu haba'an manthuro. Sia-sia. Tidak ada artinya, jadi harus ada keseimbangan, kita menuntut ilmu, setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian kita beramal, berusaha kita ingin tahu ilmunya. Ini harus kita bolak balik, bolak balik, bolak balik. Ya, Selama ini ibu sudah melakukan sholat, para bapak juga melakukan sholat, sering bertanya di dalam hatinya sudah benar atau belum. Sehingga kita mau bertanya-tanya kepada para ulama yang kita ketemui. Atau sambil timbang-timbang, ya Allah saya ini sudah tahu buat bangun malam nih pahalanya gede. Kenapa sih kok susah bangun? Eh, apa sebabnya? Lihat. Padahal saya sudah ngaji malam Ahad ini sudah 2 tahun saya ngaji, tapi bangun malam kok belum bisa. jadi sebabnya. Ya Allah, sebabnya itu di ruang tamu itu, televisi. Ah. Ya. ya udah kalau begitu saya matiin aja. Oh ya udah. Ada cari sebab-sebab lain. Ilmu harus diamalkan. Tidak hanya mengumpulkan ilmu yang banyak sehingga menjadi paling jahatnya manusia. Wallahu a'lam bishshawab. Selanjutnya, selanjutnya kita menghijak kepada sesantanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, saya ingin bertanya eh, bagaimana caranya agar aktivitas kita atau profesi kita itu bisa bernilai ibadah yang kedua eh, semua yang keluar dari bagian depan dan belakang itu kan najis nah dan bagaimana hukumnya dengan kopi luwak yang diproses dengan binatang musang dari hasil hasil kotorannya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Uh, guruku Bu Yahya yang kami hormati uh, kami mau, mau bertanya apabila kita dalam sholat membaca fatihah surat fatihah maupun surat-surat lain kepada uh, kepala dengan sendirinya bergoyang-goyang atau berangguk-angguk apakah termasuk membatalkan sholat serta bagaimana apabila kita bernam, bermakmum kepada ter, kepada orang tersebut yang kesatu yang kedua bagi orang sakit keras atau setruk sholatnya bisa dicamat enggak yang ketiga ada salah satu pendapat dari salah satu orang syarat menjadi wali diantaranya adil adil di sini mempunyai pengertian harus sholat jadi nah harus sholat jadi apabila orang yang tidak sholat maka perkawinannya tidak sah bagaimana masalah ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim pertanyaan yang pertama bagaimana kita menjadikan aktivitas kita kegiatan kita punya nilai ibadah Tentunya kembali kepada yang kita bahas pada hari ini, yaitu dengan ilmu. Anda jual beli. Masya Allah. Kalau ternyata di dalam jual beli, Anda tidak punya ilmu, bisa saja Anda menjual sesuatu yang haram, atau transaksi yang Anda lakukan dengan cara yang salah. Baik, kita sekarang ini menjadikan jual beli kita ini beribadah, punya nilai ibadah. Ayo belajar ilmunya. Di antaranya, apa sih yang boleh aku jual? kita hubungkan dengan Allah. Biarpun untungnya gede kalau haram kita pat kita hentikan, itu sudah ibadah, pahalanya gede. Gimana cara jual beli yang benar? Jangan berbohong. Jangan maksiat dengan lidah kita, coba luar biasa. Ngomongnya jadi enak, zikir, baik. Mata, mata. Ah, karena sekarang banyak adik-adik putri yang bajunya pakai setengah badan, jangan dilihat dengan matamu. Terus kita punya ilmu. Kemudian di saat duduk di situ, ya selagi duduk aku sambil nunggu para pelanggan, maka aku akan lantumkan zikir-zikir. Ini adalah menjadi gundil ibadah. Jadi dengan ilmu. Belum lagi di saat hendak keluar diniatkan aku mencari nafkah untuk anak istriku. Subhanallah. Jadi sepanjang dia di warung duduk, di toko duduk, dia berdiri, dia mendapatkan nilai ibadah. Dan ada tanda kalau orang bekerja di toko benar-benar karena Allah. Dia pasti rindu untuk beribadah kepada Allah. Yang dipikir bagaimana bisa beribadah. Sehingga sampai berhayal begini. Kalau seandainya nanti tokoku sudah maju. Insya Allah yang nangani orang lain. Biar aku bisa ikhtikaf di masjid atau sholat terus. Pilih mana kira-kira. Tokonya gede lancar atau kecil dijaga sendiri. Gede lancar bu. Coba pilih-pilih bu. Punya toko gede lancar. Ma, pelanggan banyak duitnya banyak. Atau toko kecil ibu jaga sendiri. Hah? benar nih yang benar pokoknya niatnya ya. niatnya begitu, cuman godanya tidak begitu, semakin gede semakin sibuk ya. katanya kurang terima tidak puas dan sebagainya ini adalah menjadi buddha semestinya semakin lancar, gede rizkinya Alhamdulillah kesempatan ibadahnya banyak, jadi kalau sudah gede rizkinya kok masih kurang ibadah bohong dulu tuh niatnya jadi apa? tidak akan menjadikan aktivitasnya ibadah sebab apa? Kalau sudah dicukupi urusan dunianya, dia akan lari ke tempat yang baik. Mushallah, masjid. Rikir kepada Allah pengajian. Ini kita lintaskan seperti itu. Jangan sampai kita itu hanya pandai berniat palsu. Ya yang penting kan niat ibadah. Kan jaga tutupnya niat ibadah iya jaga NTK ke anda jaga toko bisa mendapatkan pahala ibadah, benar-benar ibadah seperti pahalanya orang sujud dan sholat, kalau memang tidak ada yang menggantikan lah kalau anda bisa wakilkan ke orang lain ada yang bisa menangani lebih bagus dari anda, lebih sempurna buktikan kalau anda itu rindu kepada ibadah Pasti dia akan ingin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi pembuktiannya adalah di saat anda senggang, di saat anda punya waktu lowang. Sebab sekarang bisa saja semua aktivitas dunia ini ya yang penting kan niatnya ibadah. Gak pernah dia punya kesempatan sholat mau sholat. Padahal nganggur, jamaah gak mau, zikir malas. Alasannya apa? Ya kan menurut Buya kemarin kan dagang kan bisa saja ibadah ya. Kan sudah cukup saya berdagang. Ngaji gimana? Ya kan sama-sama yang penting dagang niat saya untuk mencari rezeki. Padahal ini adalah agar sesuatu yang duniawi punya makna ukhrawi adalah yaitu kita hubungkan, kita sambungkan apa yang kita lakukan untuk urusan dunia ini untuk akhirat, untuk ibadah. Artinya, apapun yang kita lakukan dari cari duit ini dengan angan-angan untuk bekal ibadah. Kalau sudah kasih bekal oleh Allah, ibadah atau tidak? Ibadah tentunya. Kalau tidak, bohong tadi. Jadi, aktivitasnya bukan ibadah lagi. Jadi, begitulah bahasa kita yang sering dengar. Cari rezeki buat bekal ibadah. Yang benar loh ya. Bekal ibadah. Bukan bekal foya-foya. Iya, bekal ibadah. Kalau sudah dapat, kemana kira-kira? Ibadah. Ibadah, mestinya begitu. lah Ini perlu kejujuran di dalam niat. Kata Ibn Haddad, jujurnya. Benarnya niat adalah di saat tercapai keinginan. Untuk apa cari uang? Untuk bekal ibadah. Sudah dapat belum? Sudah. Ibadahnya mana? Belum nanti. Mau tambah lagi. bohong tuh. Segera ibadah. Sisihkan waktu untuk ibadah. lah ini. Kemudian. Kopi luak. Sebetulnya begini. Di dalam urusan... Semua yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang itu adalah najis, yang basah, dan yang hancur. Tetapi kalau sesuatu tidak hancur namanya mutanajis. Kalau ada jangan, bukan luwak saja. Apalagi luwak, menurut madhab Imam Malik, binatang-binatang begitu adalah masih halal dimakan, dan kotorannya adalah masih suci. Anggap saja menurut madhab Imam Syafi'i, yang kotoran luwak adalah najis jangankan luwa, kalau ada orang nelen kopi kemudian waktu itu gak usah kopi yang lain saja, kacang hijau atau apa orang nelen kopi atau kacang hijau setelah itu keluar masih bentuk utuh kacang hijau itu bisa dicuci, dibersihkan dengan air boleh dimasak jadi kacang hijau nanti intinya belum hancur jadi itu namanya muta najis saja dan tidak najis jadi itu tidak apa-apa. Masak benar rasanya beda ya. Itu kayaknya sih perasaan aja ya. Ya mungkin aja. Jadi ada kopi luak adalah dimakan oleh luak kan ditelan. Sebab tidak bisa menghancurkan itu kopi sehingga keluar masih utuh. Setelah itu dibersihin, dicuci dengan cara mensucikan najis yang benar. Setelah itu baru dikoreng. Itu adalah tidak apa-apa karena Kopi itu ternyata kan tidak hancur, sehingga najisnya tidak masuk ke dalam, jadi yang najis hanya di kulitnya saja, di luarnya saja, itu namanya mutanajis Itu sudah jelas dalam hadhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bahkan di, bahkan sama kalimatnya, kalau orang makan walam yastahil, istilah istihalah, kalau orang makan sesuatu kok tidak hancur, keluar masih utuh jamit beku utuh maka ketahuilah itu hanya najis di luarnya saja kalau mau dimakan masih boleh kalau mang itu jenis barang yang halal tapi kalau sudah hancur jangan itu berubah namanya bukan kopi lagi tapi benar-benar kotoran luak kemudian menggerak-gerakkan kepala waktu membaca Al-Qur'an karena khusyuk bismillahirrahmanirrahim ya di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama, bahwasanya menggerak bergerak tiga kali berturut-turut membatalkan sholat, gerakan anggota berat, anggota besar. Lengan, kepala, kaki, itu adalah anggota besar. Anggota kecil, hidung, mata, telinga, jari. Jadi kalau orang tidak gerakkan jari, asalkan bukan main-main, itu tidak batal, misalnya garuk boleh sepuasnya, gatel sekali. Makanya kalau orang alim terlihat, kalau gatal begini, plek, ini itu yang gerak. apa-apa gerak, gini. Bukan begini, kalau begini satu, dua, tiga, batal. Jadi menggerakkan anggota berat, ini leher anggota berat. Jadi hidung anggota ringan, kecil. Jari anggota kecil, telinga anggota kecil, itu tidak batal kalau digerak-gerakkan. Asalkan bukan main-main tapi kalau gerakkan anggota berat, kepala, tangan, kaki, anggota berat ini kalau kita gerakkan membatalkan sholat dengan syarat satu tiga kali berturut-turut, dua sengaja, nah ini sengajanya ini yang harus kita perhatikan jadi kalau ada imam membaca gerak-gerak ini belum tentu batalkan sholat, kadang-kadang tidak -kadang sadar dia itu. Kalau tidak sadar kan tidak sengaja. Karena tidak sengaja, berarti sah sholatnya untuk dia. Yang tidak benar tuh tahu, bismillahirrahmanirrahim, sadar, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka menurut dia adalah tidak batal, karena dia tidak sengaja. Iwan bertanya, bolehkah kita ngikut orang semacam itu? Maka pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab kita imam Syafi'i tidak boleh, karena anda melihat gerakan yang membatalkan secara dohir, sementara di dalam fikih kita al-ibrah bi tiko dil makmum, labi tiko imam. Di dalam fikih yang dikukuhkan madhab Syafi'i adalah, kalau menurut makmum imam itu batal, makmum tidak boleh ngikut. Tapi pendapat yang kedua, mukabil adhar pendapat yang kedua boleh dipakai asalkan imam menurut dia adalah sah, berarti kita boleh ngikut. Ini adalah gampang. Kalau imam memang tak sengaja, bukan main-main, ya sah solatnya dan kita boleh ngikut. Tapi setelah itu kita amar makruf nahi hikom habis solat tolong ingatkan kiai punten kalau solat jangan geleng-geleng gini kiai itu harus berani mengingatkan supaya orang di belakang nggak waswas ya kadang-kadang memang lupa kadang-kadang kita lupa apalagi ayatnya setengah hafal ini paling bingung dia jadi sudah tidak ingat menjaga gerakan-gerakan wajar itu jadi ingat kalau disengaja batal kalau nggak disengaja hukumnya tidak batal kemudian orang yang sakit boleh Setruk atau yang lainnya menjamak dalam sholatnya boleh. Karena orang setruk itu punya gerakan lambat dan barangkali banyak merepotkan orang lain. Semua jenis sakit yang berat atau sakit yang menjadikan dia tidak khusus dalam sholat. Dia boleh menjamak di antara dua sholat dan ini yang dikukuhkan. Cuman sayang ilmu ini disembunyikan, gak boleh disembunyikan. Padahal di dalam kitab-kitab syafi'i kita itu banyak, tidak usah jauh-jauh, barangkali kitab yang paling dekat dengan kita. Baca di kitab Fatul Mu'in, paling akhir bab jama' baina sholatah ini. Menjawab dua sholat, ini ada, cuma tidak tahu kenapa tidak pernah disebut. Tidak pernah dihadirkan, kasihan orang sakit. Kalau anda yang sehat, seger buger, enggak boleh menjawab. Tapi ini orang sakit, demam, kadang-kadang mau diinfus, ada orang sakit ini, ada orang masya Allah capek ke kamar mandi, wah. Buang-buang air. Kenapa kok kita super sulit orang-orang sakit? Orang sakit itu perlu dikasihani. Kalau memang dia tidak bisa melakukan sholat pada awal waktu. Karena buang air terus. Pak, niat jamak takhir ya. Oh iya, saya niat jamak takhir. Barangkali nanti akhir waktu dia sudah sembuh dan baik. Baru minum obat. Lega. jamak takhir sempurna. Daripada sholat sambil buang air kan gak sah. Gak beres. Gak bener. Maka sebetulnya ini ada kemudahan. Orang sakit jamak. Jadi setiap hari pun boleh. Jadi para bapak dan ibu boleh menjamak sholat di rumah. Tapi syaratnya. Sakit dulu bu. Pintar kepada Allah. Ya Allah saya ingin jamak di rumah. Itu bapak. aja. Nanti dikasih sakit. Baru boleh jamak. Stroke. jantungen, Paru-paru. Apa lagi ya nih. Lumpuh. Nih. Enak bu ya. Nggak. Pengen sehat ya. Sehat yang ngeracin ibadah. Baik. Nah bu. Kalau biasanya ahli ibadah. Kok kemudian stroke, sakit, ibadahnya jalan bu, pahalanya. Pulsanya jalan terus tuh. Jadi kalau orang punya kebiasaan baik. Di saat dihentikan oleh Allah. Bukan dari kemauan dia. Maka pahalanya terus berjalan. Masalah wali, memang betul di dalam masalah kita. Wali itu harus orang yang tidak fasik Adil. Adil di dalam perwalian. Adil itu ada dua macam. ya Ada adil riwayah, ada adil syahadah. Kalau di dalam meriwayatkan hadis namanya adl riwayah. Ada adl riwayah, adil dalam riwayah, ada adil di dalam syahadah. Apapun bentuknya dalam dua hal ini bertemu pokoknya bukan orang fasik. Aslinya seorang bapak yang fasik enggak boleh jadi wali. Aslinya akan begitu. Bapak fasik enggak salat. Mabuk sering melakukan dosa kecil itu dikukuhkan dalam adab kita imam syafi'i pendapat nomor satu yang mau bapak fasek nggak boleh jadi wali lalu walinya siapa pokoknya nggak boleh dulu pindah ke yang lainnya yang nggak fasek dari saudaranya atau kakeknya atau ndak pindah ke hakim nanti aslinya seperti itu akan tapi ternyata setelah itu ulama ya kalau memang pendapat yang nomor satu ini dikukuhkan, enggak ada orang nikah, nanti susah nikahnya. Sebab hampir orang pada fasek-fasek, kata Imam Ghazali, di zaman beliau ya, maka diperkenankan wali yang fasek menikahkan, ini adalah bab ya umumul balwa, sudah masya Allah zaman-zaman rusak, maka bapak yang fasek sekalipun menikahkan anaknya, itu menjadi sah dan enggak apa-apa ini adalah sudah kelas-kelas darurat semacam ini jadi sah ya biarpun itu bukan pendapat yang dikukuhkan kalau pendapat yang dikukuhkan bahwasanya kalau seorang wali, seorang bapak fasek itu aslinya tidak boleh menikahkan anaknya, bahkan kalau kita rebut pun boleh, aslinya enggak boleh, kita, kalau kita menerapkan hukum yang dikukuhkan, boleh-boleh saja, cuman ya perasaan ya, kadang-kadang bapak enggak bisa ini, tapi sebetulnya bagus juga itu diterapkan biar para bapak-bapak yang fasik ini sadar, kalau saya enggak sholat nanti enggak bisa nikahkan anak saya, malu dong saya, mau sholat ajalah, jadi secara fikih semacam itu, fasik itu tidak boleh menjadi wali, Fasik tidak boleh menjadi saksi, tapi sekarang repot, sekarang repot kalau ini diterapkan nggak ada orang nikah repot banyak orang fasik sekarang maksiat lancar kecil-kecil. Sebab orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa gede atau dosa kecil rutin. Matanya jelalatan sana kemari. Biarpun Kiai Ustad itu fasik nggak boleh jadi shikaksi. Matanya jelalatan. uh oh, uh oh, uh oh, uh. Oh. Mulutnya kotor dosa. Itu adalah Baik, adalah apa orang fasik tidak boleh menjadi wali, tidak boleh menjadi saksi itu pendapat yang dikukuhkan. Tapi pendapat yang kedua dan ini boleh diamalkan dalam mata imam syafi'i ini adalah kemudahan. Ia ya, sudah diperkenankan saja sah Jangan sampai kita terlalu keras-keras. Sebab yang mengatakan fasik tidak boleh pun di zaman ini bisa saja fasik itu. Kalau ada kiai atau ustaz tidak ada berkeras-keras dengan pendapat ini. Tak bisa Pokoknya wali tidak boleh menikahkan karena dia fasik bisa saja kita terjerus dalam fasek tersembunyi dengki sama ustad lain busuk sama orang lain repot lah jadi kalau begitu kita bermuamalah dengan orang awam itu dengan kelembutan ya sudahlah dibesarkan hatinya gak apa-apa menikahkan tapi aslinya tidak boleh sebab orang fasek gak boleh menikahkan anaknya gak boleh menjadi wali jadi beri nasihat seperti itu dan ini adalah pendapat juga di dalam matab imam syafi'i dan ini yang diamalkan dan tidak ada kritik dari para ulama-ulama dari masa ke masa, mengamalkan pendapat yang ini, Wallahu a'lam bisawab. Kita ada acara lagi pada malam hari ini. Ada pernyataan. ada pengantin baru istrinya sakit dan kata dokter dilarang hamil selama 6-12 bulan karena ada berisiko terhadap bayi yang dilahirkan dan istri tidak mungkin untuk ikut KB kenapa? jadi untuk menghindari kehamilan saat hubungan suami istri maka sperma dikeluarkan di luar baik itu namanya azl dasar diperkenankannya KB, KB itu adalah bukan menghentikan bukan KB, maksudnya menunda kehamilan kalau pakai istilah KB itu istilah yang tidak benar ya. kita tidak mendukung istilah KB keluarga berencana dua anak cukup, enggak, dua puluh pun masih kurang coba, ibu suruh milih ibu punya dua anak kayak setan dua puluh alim semuanya, pilih mana? 20 lihat, jadi nggak benar ya yang dua ya, <laughs> jadi milih 20 buk buk tuh, alim semuanya, iya benar, harus begitu, jadi bukan, uh, jadi ada istilah menunda kehamilan untuk sebuah kepentingan, baik jasmani atau rohani ya, rohani misalnya batinnya belum siap, masya Allah, kalau telau receh setahun dua ini kan pusing juga ini, Ya, yang satu ini masuk SD, yang satu masuk SMP ya tuh. Ah, banyak masuk SMP bareng 4 orang, masuk SMA bareng 6 orang. Berapa hitungannya itu nanti kan mikir-mikir ya. Jadi ada unsur tapi enggak boleh orang menghindari kehamilan karena takut melarat. Itu haram hukumnya. Tapi mengatur saya belum siap. Saya belum punya yang membantu saya sementara suami saya juga masih uh, pas-pasan urusan apa uh, pekerjaannya sehingga saya perlu banyak membantunya jadi ada sebab untuk memuliakan suami atau ada unsur penyakit itu boleh menunda kehamilan ada pun cara menundanya ini yang perlu dijelaskan, ada namanya kontrasepsi ya, alat pencegah kehamilan, ini macam-macam yang paling ringan dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, terjadi pada Sayyidina Jabir bin Abdullah kunna na'zil wal wahyu yanzil pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi bahasanya kami melakukan azl, azl itu seorang suami mengeluarkan mani di luar rahim, jadi saat hendak rasa keluar mani dikeluarkan di luar rahim sehingga sperma ini tidak bisa membuahi, maka tidak terjadi kehamilan, wal wahyu yanzil masih ada wahyu turun dan tidak ditegur sebab biasanya kalau sahabat Nabi melakukan sesuatu yang salah pasti ada wahyu turun, dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad, orang melakukan na'azl. mengeluarkan sperma di luar rahim. Maka itu kok tidak ada teguran, berarti ini menunjukkan boleh hal itu dilakukan. Tapi setelah itu dicermati oleh para ulama, harus ada persetujuan dari istri. Kalau seorang suami menghendaki mengeluarkan mani di luar rahim, harus persetujuan dari istri. Apalagi istri sakit sangat setuju dalam hal ini. Kemudian untuk pencegah kehamilan yang lain harus ditinjau yang berbahaya ketenangan kesehatan harus hati-hati apalagi yang ada hubungannya dengan membuka aurat ada yang istilahnya vasectomi itu biktomi atau yang istilahnya itu menjadikan seorang suami tidak akan bisa membuahi karena ada bagian yang sudah dimatikan atau diputus atau seorang perempuan sudah diputus sehingga tidak bisa dibuahi itu yang haram mutlak jadi kalau ada Menghentikan kehamilan yang pasti tidak bisa, karena ada unsur mematikan total, itu yang tidak diperkenankan. Mungkin orang sudah punya anak lima, karena dia sudah punya alam yang menganggap cukup ya. Sehingga ia melakukan KB jenis ini, yaitu dimatikan. Sehingga seorang laki-laki keluar sperma normal, tapi sperma ini sudah tidak bisa membuahi. Sel telurnya itu sudah dibakai dengan cara ilmu kedokteran, sehingga tidak bisa membuahi, tidak bisa menghamili atau sebaliknya seorang perempuan ada yang diputus atau apa jenis itu sehingga tidak bakal bisa dibuai maka itu adalah haram mutlak kalau alasannya punya anak lima kan sudah cukup lima, hati-hati biarpun punya anak lima kamu kan punya mobil mobilnya nyebrang kereta enggak jalan, tabrak mati semua, mau gimana? sudah terlanjur enggak punya anak dia jadi jangan jangan sampai pokoknya harus kita ini adalah jangan langgar lah kemudian ada KB yang satu lagi adalah KB jenis suntik ya Kalau dia tidak mengganggu kesehatannya Juga tidak apa-apa Atau minum obat Kalau tidak mengganggu kepada kandungan Karena ada sedis jenis pil pil KB yang menjadikan kering rahim itu Sehingga orang tidak punya anak Itu adalah juga Menjadikan sebab kemandulan Itu dihindari Tapi kalau menurut medis dokter Tidak apa-apa boleh Ada lagi yang jenis Spiral Spiral ada barangkari paling ringan Jadi tidak banyak menyiksa Dari segi sebab kalau orang minum pil kadang-kadang ada alergi dan sebagainya atau banyak gangguan kepada urusan haidnya dan sebagainya. Kalau spiral ini adalah lebih gampang tapi secara syariatnya sedikit sulit. Ada para suami kalau ternyata istri Anda harus pakai spiral, Anda harus punya cemburu. Begitu dungunya seorang suami, spiral istrinya yang masang dokter laki-laki. Ini kan lelaki goblok. Spiral itu memasukkan memasang satu alat di dalam mohon maaf kemaluan seorang istri. Haram hukumnya ini, karena bukan darurat ini masih ada dokter perempuan atau bidan pun bisa memasang, kenapa harus dokter laki-laki? Biasanya gara-gara kebanyakan duit kalau tidak spesialis tidak mau, harus spesialis kandungan, sementara di Cirebon tidak ada spesialis kandungan. Akhirnya dokter spesialis kandungan laki-laki membuka aurat istrinya dan memasukkan alat ke kemaluannya, ini kan lelaki dungu, tidak punya kecemburuan. Nah ini enggak diperlukan. Dan kemudian kalau memang harus itu bidan yang memasang sama-sama perempuan. Itu pun ambil wanita yang sekarangnya muslimah, dia ngerti agama bukan fasek Sehingga yang dilihat hanya yang dibutuhkan saja. Selesai. Bahkan ada di antara mereka tidak melihat karena sudah tahu caranya, tidak usah harus melihat. Karena itu adalah aurat besar, haram. Dan para wanita pun adalah jangan murahan. Kadang-kadang wanita-wanita yang tidak terdidik itu kalau sudah mentang-mentang sakit itu enggak pernah mikir sudah kadang-kadang dokternya enggak butuh dibuka itu dibuka semuanya ini, karena memang perempuan dungu. Dipikir tentang sakit boleh semuanya, enggak, Anda punya kehormatan. Kalau harus ke dokter kandungan, kalau ternyata enggak ada dokter kandungan laki-laki, dokter kandungan perempuan banyak syarat, jangan sentuh perutku, jangan buka perutku, jangan-jangan harus. Saya bayar, kalau enggak mau saya cari dokter lain, banyak dokter yang mau. Kita harus ada wibawa dalam hal-hal semacam ini, urusan KB ini khususnya, kadang-kadang karena kita butuh itu menjadikan kita ini lemah, syariat hilang. dibentak sama dokter saja, ya gak bisa kalau begini, harus lebih keras lagi, bisa, siapa bilang gak bisa. Banyak dokter-dokter, kita ketemu dokter kandungan laki-laki yang soleh, yang baik-baik. Omongan kita selalu dengar, oh ya ya, ya, manga, ya, makasih, makasih ini, Masya Allah. Tidak pernah melihat aurat kita punya keluarga, ya ini ada. Anda membayar, Anda, anda harus punya prinsip, enggak. USG bisa suster yang menjalankannya. Memang lebih lama. Biasanya 10 menit beres, 20 menit belum beres. Karena tidak bisa tepat. Atau kadang-kadang dia menjalankan tanpa harus melihat. Tapi tidak menyentuh. Ia bisa melihat. Intinya harus kita berusaha untuk menjaga. Agar Allah menjaga aurat anak istri kita. Jadi itu boleh saja. Apa yang dilakukan dengan namanya azl. Apalagi tujuannya menghindari daripada uh, bahaya. Istri tidak bisa hamil karena sebuah penyakit. Maka boleh melakukan dengan azal pembuangan sperma di luar rahim dan itu tidak apa-apa dalam keadaan semacam itu dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya segera diberi keturunan orang yang soleh solehah. Ini juga ada yang minta doa ada yang tujuan untuk ya ada TNI ada daftar di TNI angkatan darat semoga lulus semoga lulus dan bermanfaat untuk umat Islam ya karena kita juga punya perlu orang, -orang yang semacam ini. Buktikan kalau anda niat benar adalah anda nanti kalau jadi yang anda pikirkan bagaimana anda bisa berdakwah di tempat anda TNI Angkatan Darat anda perlu dakwah di situ anda punya makna di situ jangan hanya kita hanya menjadi budak sebuah pekerjaan kita cari kesana kemari profesi setelah dia mendapatkan profesi tidak ingat dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan alangkah hinanya kehidupan yang semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim Mau doa secara khusus ibu didoakan belum bu biar tanah sebelah pondok itu kebeli malam hari nanti bu ya terakhir hari Senin ya kita minta hari Senin sama Selasa didoakan ibu minta nangis kepada Allah para bapak minta kepada Allah semoga Allah mengirimkan orang ikhlas tulus agar mempermudah pelebaran pesantren ini. karena pesantren mau dibawa ke belakang itu ada kolam ada ini sudah padat kita harus sudah nurak anurak dempet, kita harus pindah ke arah sebelahnya dan kita ngadu kepada Allah, minta ibu-ibu, para bapak, ngadu kepada Allah biar digampangkan sudah jangan mikir duit dari mana, bukan anda yang buat, bukan siapa yang buat kalau Allah menggampangkan, gampangkan tidak ada yang susah kecil berapa sih, cuma 300 berapa juta, memang kalau kita mengukur diri kita berat tapi kalau kita melihat Allah yang Maha Kuasa, lebih gede dari itu bagi Allah adalah sangat gampang ini makanya kita kita anggap ringan saja, kalau jadi-jadi, kalau tidak-tidak, kita tidak usah pakai susah-susah ya. Dalam berdakwah jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Sudahlah yang gampang-gampang, makanya kita minta doa, didoakan agar tanah sebelah segera bisa terbebaskan. Allah mengirim orang ikhlas, orang tulus, orang yang terbuka hatinya, orang yang dimudakan, dan termasuk yang sudah banyak, yang sudah membantu, membantu, membantu kelihatannya kecil nilainya, tapi sebelumnya sangat besar. Di saat yang lain belum membantu, sudah membantu, biarpun hanya secara nilai adalah kecil, tapi dahulunya inilah yang pernah disanjung oleh Nabi Muhammad, ya, bersegera itu. Biarpun misalnya, 1 juta hari ini beda dengan 100 juta esok hari. Ibaratnya begitu. Jadi ibadah semakin cepat, semakin gede pahalanya. 100 ribu hari ini beda dengan 10 juta esok. Jadi percepat, kalau mau berbuat baik, itu adalah sesuatu yang sangat disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan lupa pengajian ahad pagi besok ya Hadiri agar semakin banyak yang berdoa kemudian juga acara-acara radioku bisa diisimak terus kemudian Cirebon TV bisa diisimak terus agar silaturahmi kita terus sambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alih Sayyidina Muhammad. Allah marhamna wa la tu'adibna. Angsurnah wa la tahdulna. Wa afina wa la tu'britna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alayna. Inna ka ala kul shaykhadir. Allahumma ya Allah berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat. Ya Allah. Ilmu yang manfaat yang menghantarkan kepada amal dan terimalah amal kami. Ya Allah. Ya Allah bimbinglah kami. Ya Allah. Bimbinglah kami. Ya Allah. Bimbinglah kami agar apa yang kami lakukan di dunia ini punya nilai ibadah di hadapanMu, ada pahalanya di hadapanMu, menghantarkan kepada kemuliaan Ya Allah. Siapapun kami, kami yang ustad muliakanlah kami dengan keustatan ini. Kami yang pedagang muliakanlah kami dengan perdagangan Ya Allah. Kami Ya Allah yang pegawai Ya Allah yang dipegawai pegawai di kantor Ya Allah, muliakan kami dengan tugas ini Ya Allah. Siapapun kami muliakan kami Ya Allah muliakan kami Allah Jangan kau hinakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah yang Maha Pengasih ya Allah ya Allah ampuni dosa kami ya Allah dosa kami jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini kami takut masuk neraka-Mu ya Allah dosa kami ya Allah dosa orang tua kami ya Allah dosa guru-guru kami ya Allah dosa anak-anak kami ya Allah dosa tetangga-tetangga kami ya Allah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah dan dosa semua orang yang telah membantu perjuangan kami dosa semua orang yang telah membantu pesantren kami ampuni mereka muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah yang hadir di tempat ini dan yang tidak hadir jangan kau tinggal satu orang pun kecuali mereka kau muliakan ya Allah yang sudah berumah tangga kau muliakan di rumah tangga mereka menjadi suami istri yang saling mencintai karenamu saling menghormati karenamu saling menghargai karenamu ya Allah saling membantu karenamu ya Allah yang belum menikah ya Allah engkau muliakan mereka dengan pasangan-pasangan yang akan kau kirim kepada mereka orang-orang yang bakal memuliakan mereka suami yang soleh istri yang soleha sehingga hidup mereka indah di dunia dan di akhirat Indah di dunia dan di akhirat. Mesra di dunia dan bahagia di akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah. Berikan kepada kami semua keturunan. anak-anak yang soleh-solehah. Yang bakal bisa dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang bisa membahagiakan kami di saat kami di dunia. Dan membahagiakan kami di saat kami di akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah kami ahli ibadahmu. Ya Allah kami tahu banyak ilmu akan tapi kami kurang amal ya Allah jangan sampai ilmu kami ilmu yang tidak manfaat ya Allah ilmu kami ya Allah jadikanlah kami ahli taatmu ya Allah ahli ibadahmu ya Allah ya Allah bangunkan kami di tengah malam ya Allah bangunkan kami di tengah malam untuk menghadap kepadamu ya Allah ringankan kami di dalam melaksanakan kewajiban kepadamu ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit semua jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Engkau hendak mencabut nyawa kami, kelak Ya Allah cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, dalam keadaan kami sujud dalam solat kami, dalam keadaan kau ridho pada kami, Ya Allah dalam keadaan kau muliakan kami, berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman, Ya Allah iman, iman Ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Alamin, Rabbna aatinna fit dunya hasanah, afil akhirat hasanah, wakina ada bannar, wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasohbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin alfatihah surah 30 qul maudhu bi anwal wal talin amin ya rabal amin mohon maaf kami ada waktu mendesak tidak salaman yang lain salaman boleh monggo billahi taufik hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhirnya madalah kita tutup majelis ini dengan baca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu